ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ماشاء ما الله المسلمين رحمكم الله segala puji dan syukur selayaknya dan sepantasnya memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala kita memuji dan bersyukur kepadanya karena Allah telah sudi dan berkenan menjadikan kita orang-orang yang masih mau mengkaji tentang akidah karena perihal akidah di tengah-tengah umat ini adalah suatu hal yang sekarang tidak menjadi perhatian utama Masalah akidah Dianggap Bukan hal yang terlalu penting Oleh sebagian kaum muslimin Buktinya Ketika seseorang itu berwuduk Kebanyakan kita Berwuduk karena dari segi fikih, tapi jarang menghadirkan sisi akidah. Wudhu sisi akidahnya di mana, Ustadz? Kebanyakan kita kalau berwuduk dalam rangka untuk beribadah, atau sesudah batal wudhunya karena ada pembatal di antara pembatal-pembatal wudu maka kita wudu untuk tetap menjaga kesucian dan diterima sholat kita tetapi sangat jarang ada di antara kita yang menghadirkan niat ketika kita berwudu menghadirkan sisi akidah ketika melakukan ibadah yang namanya wudu karena kita ingin menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala Siapa orangnya di antara kita ketika berlutut kita melakukan lutut karena saya ingin dicintai oleh Allah ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala Inna Allahu Lillahi Almuttaahirin mana di antara kita yang menghadirkan ayat ini ketika melakukan ibadah yang disebut dengan taharah jarang. Orang sekarang memperhatikan masalah akidah Namun kita bersyukur dan muji Allah Masih ada sekelompok di antara kaum muslimin yang mau belajar akidah Termasuk di masjid yang mulia ini ada halakah Ada kajian tentang akidah Alhamdulillah Kemudian salawat dan salam Tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: "Layuhaft ala wudu illa mu'min". Tiadalah seseorang yang selalu menjaga wuduknya kecuali dia adalah orang yang beriman. Kau muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan kajian kita tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan menggunakan kitab panduan Sirajul Wahaj yang disusun oleh syekh Mustafa bin Ismail Abdul Hassan Sulaimani Al-Ma'ridi Hafizahullah kita telah sampai pada poin yang ke-21 kita telah sampai pada poin yang ke-21 Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang posisi akal di dalam syariat atau agama kita ini secara ringkas supaya ada keterkaitan antara materi sebelum pertemuan ini dengan materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini insya Allah Akal ibarat Sebagai orang yang buta Sedangkan Wahyu Yaitu Al-Quran dan Sunnah Ibarat orang yang menjadi pemandunya Atau dengan ibarat yang lain Akal itu seperti Mata Yang mampu melihat Namun apabila ada cahaya tapi mata kita ini tidak akan mampu melihat kalau tidak ada cahaya. Akal mampu untuk memikirkan dan menerima sesuatu yang disampaikan oleh wahyu. Oleh karena itu terdapat sebuah kaidah yang sangat terkenal sekali bahwasanya an-naql la yukhāliful 'aql abadan. Wahyu itu tidak akan pernah mungkin bertentangan dengan akal Kalau ada Sesuatu dari wahyu Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang bertentangan dengan akal <coughs> Dalam tanda kutip Maka Yang harus diperiksa adalah Akalnya Bukan wahyu Jadi jangan sampai kita menjadikan akal ini untuk mengotak-natik wahyu, tetapi akal harus dituntun berdasarkan wahyu. <tuh> Kemudian tentang pembahasan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah kaedah yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya pembahasan tentang sifat itu lebih luas cakupannya daripada pembahasan tentang nama artinya semua sifat semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti terkandung sifat di dalamnya namun tidak semua sifat yang diberikan kepada Allah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu bisa kita ambil sebagai nama Maka dari ini Dikatakanlah bahwa pembahasan tentang Sifat-sifat Allah itu lebih luas Pembahasannya, cakupannya daripada Tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir pada pertemuan yang lalu Tentang penggunaan lafad Tentang adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ahlu sunnah wal jamaah Mereka adalah orang-orang yang sangat beradab Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang terdepan Di kalangan ahlu sunnah wal jamaah adalah para nabi dan rasul Cukup banyak ayat dan hadis Yang menjelaskan tentang Adab-adab para nabi dan rasul Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita contohkan Pada pertemuan yang lalu Nabi Khidir Sahibu Musa Temannya Nabi Musa Bagaimana Kisahnya Yang Melubangi Perahu atau sampan yang dia tumpangi udah numpang di perahu orang enggak bayar ngerusak tapi di sana ada hikmah yang bisa kita lihat di surat al-kahfi intinya beliau ketika mengatakan menyandarkan iradah menyandarkan kehendak di dalam melubangi perahu karena sebuah kejelekan Maka tidak disandarkan kepada Allah Padahal kita semua tahu Apa yang terjadi di muka bumi ini Semuanya atas kehendak dan takdir Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi adabnya Kepada Allah Luar biasa Apa kata beliau? Disitir oleh Allah dalam firman firmannya Fa'aratu an a'ibaha Fa'awatu maka aku berkeinginan untuk menjelekkannya yaitu merusak perahu melobanginya karena apa di sana ada Malik ada raja yang mengambil merampas perahu-perahu orang-orang miskin di daerah tersebut secara walim tapi kalau lihat perahunya atau sampannya jelek rusak disilahkan dipersilahkan untuk melewati daerah kekuasaan Malik atau Raja tersebut tanpa dirampas perahunya. Jadi hikmahnya itu. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah ketika beliau mengatakan sakit itu disandarkan kepada dirinya. Wa idhamaribtu fahuayshfid dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkanku. Secara bahasa Arab, bisa saja menyebutkan wa ida amratani fa anta au fahu yashfin, misalnya, menggunakan kalimat langsung disandarkan kepada Allah. Apabila engkau membuat aku sakit, tapi tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim, karena adab kepada Allah Subhanahu wa Taala. Begitu pula kita, ketika berdoa kepada Allah. Hendaknya menggunakan lafad-lafad yang mulia Menyebut Allah dengan lafad-lafad yang Yang besar Bukan dengan lafad-lafad yang tidak ada Rasa pengagungan di dalamnya Seperti kita contohkan pada pertemuan yang lalu Kalau berdoa jangan sampai kita memanggil Allah dengan Ya Allah Tuhannya mau berikan saya kelulusan misalnya. Benar, Allah Tuhannya mau? Benar, tetapi apakah beradab kepada Allah? Tidak. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang paling beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan poin ke-21 yaitu masalah menetapkan dan menafikan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini masalah yang besar yang tidak kalah pentingnya dari masalah-masalah yang lain dalam masalah akidah yaitu tentang bagaimana tata cara menetapkan sifat bagi Allah dan begitu sebaliknya bagaimana cara menafikan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala ahlu sunnah wal jamaah diantara akidahnya adalah mereka menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara terperinci Sedangkan ketika Menafikan sifat bagi Allah Mereka nafikan dengan Cara global Saya ulangi Kalau dalam penetapan Sifat Allah Maka ahlu sunnah wal jamaah Berjalan di atas Kaedah yaitu Menetapkan sifat Allah secara Terperinci tafsil kalau pakai bahasa Arab sedangkan di dalam menafikan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala mereka berjalan di atas kaedah menafikan sifat Allah dengan cara global atau mujmal istilahnya dalam bahasa Arab kalau ditanya alasannya kenapa? Mengapa harus seperti itu? Al-jawab Jawabannya karena dengan menetapkan sebuah sifat secara terperinci Ini menunjukkan kesempurnaan dari sesuatu yang disifati Kalau seandainya kaidah ini dibalik kalau dalam menafikan sifat Allah Kita rinci Allah itu enggak begini, enggak begitu Enggak begini, enggak begitu Enggak begini, enggak begitu Dirinci Enggak-enggaknya itu Jadi menafikan itu meniadakan Allah tidak begini, Allah tidak begitu Dirinci Maka perincian Di dalam menafikan sifat bagi sebuah zat Di sana tidak ada Unsur pengagungan Dan unsur kesempurnaan Contoh Kalau seandainya dulu Waktu Raja Salman datang Ke Indonesia berkunjung Lalu ada Seseorang yang menjadi wakil Warga Indonesia Warga negara Indonesia menjadi wakil Untuk mengucapkan Kata-kata sambutan Menyambut beliau sebagai raja Lalu Dia bermaksud Ingin memuji Raja Salman Kemudian dia mengatakan Dalam kata sambutan, sambutannya tersebut Wahai Raja Salman Engkau bukanlah seorang Tukang sayur Engkau juga bukan Tukang sampah Engkau bukan tukang listrik Wahai Raja Yang bukan orang miskin Benar Raja Salman orang kaya Tapi dia menggunakan sifatnya Dengan merinci atau menggunakan negasi Penafian Apakah di sana ada unsur pengagungan Unsur memuliakan Raja Salman kalau secara makhluk saja itu tidak pantas apalagi jika diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kaum muslimin ada yang berakidah menetapkan atau meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah, mereka perinci. Seperti mereka mengatakan kalau dalam bahasa Arab eh, misalnya mereka mengatakan inna Allah laisa bijismin wala bidam wala lahm wala surah. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak berjasad, bertubuh. Allah juga tidak punya darah Allah tidak berdaging Allah tidak berupa Allah tidak bisa dikatakan sebagai syaks figur kemudian Allah tidak berwarna dan lain sebagainya jadi menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah dengan cara merinci ini bukan metode Ahlu sunnah wal jamaah Dalam Masalah nama-nama dan sifat Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Seharusnya Yang benar adalah Menetapkan sifat bagi Allah itu Dengan cara terperinci Sedangkan meniadakan sifatnya Dengan cara global Dalilnya mana ustaz Dalilnya adalah ayat yang sering kita sampaikan dan ayat ini menjadi ayat utama, dalil utama, hujjah yang paling utama dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, لا يَسَكْ مِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Coba kita perhatikan ayat ini ada peniadaan sifat bagi Allah dan ada penetapan sifat. Lihat bagaimana cara Allah meniadakan sifat yang tidak layak baginya dengan menggunakan metode apa dan lihat bandingkan ketika Allah menetapkan sifat yang layak baginya. Laisa kamithlihi syai. Ini dalam bahasa Arab disebut penafian. Laisa. kalimat negatif Allah tidak serupa dengan segala sesuatu ini global kalau dikatakan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu maka sudah cukup bagi kita ketika ada orang mengatakan atau bertanya kepada kita Allah punya darah atau tidak kita jawab apa Laisa kamitslihi syai'. Lagi pula tidak ada keterangan bahwasanya Allah punya dara. Maka cukup kita katakan laisa kamitslihi syai'. Selesai. Dan ini justru menunjukkan keagungan dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu ketika mengatakan menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah dengan cara global laisa kamitslihi syai bandingkan ketika menetapkan sifat yang terpuji yang layak bagi Allah Allah katakan wa huwas sami'ul basir dan dia maha mendengar lagi maha melihat dirinci sifat-sifat yang layak itu ketika sifat-sifat terpuji dirinci oleh Allah Allah maha mendengar, Allah maha melihat ini menunjukkan atau ada isyarat di sana kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah that yang maha kuasa lalu bagaimana ustaz dengan ayat-ayat yang di sana ada perincian ketika menafikan sebuah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat kursi. Kenapa harus menyebutkan Penafian sebuah sifat yang tidak layak bagi Allah, padahal sebelumnya telah ditetapkan sebuah sifat atau telah ditetapkan sifat yang terpuji bagi Allah. Allahul Ilahillahu al Hayul Qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Al hayul Qayyum sifatnya adalah yang maha hidup Al Qayyum dan maha berdiri sendiri. Lalu kenapa Allah datangkan kalimat berikutnya la ta'khudhuhu sinatun wala nau. Um. Kenapa harus dirinci? Tidak menyentuhnya sinah rasa ngantuk Walau dan juga tidak pula tidur. Ini dalam usul bahasa Arab cakit penguat dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya Al Hayul Kaim yang namanya yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri pasti tidak tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Kalau Seandainya kalau seandainya sesuatu itu tidur atau datang ngantuk kepadanya apakah pantas menjadi al-Hayyul Qayyum? Sangat tidak layak dan tidak pantas. Jadi disebutkannya sifat yang tidak layak dan dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang sifat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan penguat, penguatan ta'qid atau tauqid sehingga menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan sebagaimana ketika Allah me menceritakan kepada nabinya yang mulia nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah ini menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu berapa hari berapa hari enam enam hari Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya dalam waktu enam hari Lalu Allah sebutkan setelah mengisahkan atau mengabarkan berita tersebut kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya: Wa ma'mas zanamil lughut dan sama sekali tidak menyentuh kami kelelahan supaya tidak dipikir oleh sebagian orang yang pendek akalnya. Seperti kalangan Ahlul Kitab Yang dulu mengatakan Allah menciptakan Langit dan bumi ini dimulai hari Ahad Makanya disebut hari Ahad Karena hari Ahad itu hari pertama Jadi penamaan hari Ahad Senin, Selasa, Rabu Itu sangat erat kaitannya dengan bahasa Arab Ahad disebut ahad karena hari pertama hari pertama penciptaan langit dan bumi hari ahad karena ciptakan langit dan bumi ini dalam waktu enam hari hari ke-6 hari apa ya, Pak ahad ayo kita hitung iznin Selasa Rabu kamis hari ke-6 hari hari ini ini adalah hari terakhir penciptaan langit dan dan bumi. Kata orang ahlul kitab dulu setelah Allah menciptakan langit dan bumi maka Allah beristirahat kata mereka. Nauzubillah min hadzal kalam. Nauzubillah min hadzal qaul. Mereka mengatakan Allah beristirahat. Kapan? Hari setelah hari Jum'at Hari Sabtu Makanya sebagian ahli kita Memuliakan dan membesarkan Dan mengagungkan hari Sabtu Mereka beristirahat di hari Sabtu Maka untuk membantah tuduhan ini Perkataan atau Ini bisa kita katakan fitnah ya Mengatakan Allah butuh istirahat di hari Sabtu Allah katakan wa ma Allah tidak mengalami keletihan sedikit pun Lalu kenapa Allah menciptakan langit dan bumi ini Selama enam hari Apa faedahnya, apa hikmahnya Bukankah Allah kun faya kun Cukup dengan mengatakan kun maka jadilah apa yang terjadi benar إن الله على كل شيء قدير وما ذلك على الله بعزيز Allah terhadap segala sesuatu Maha Kuasa dan tidaklah yang demikian itu susah bagi Allah tidak gampang tetapi untuk menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwasanya di dalam membangun membuat sesuatu itu butuh proses butuh waktu sekali lagi mengakhiri poin tentang penetapan sifat bagi Allah dan peniadaan sifat yang tidak layak bagi Allah Metode ahlu sunnah wal jamaah adalah Di dalam menetapkan sifat bagi Allah Dirinci Sedangkan ketika meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah Cukup dengan cara global Berikutnya Di antara prinsip dan akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah naqtid kita berkeyakinan bahwa akmalan nas tauhidan bahwasanya manusia yang paling sempurna tauhidnya wa a'rafan nas bi dan manusia yang paling mengetahui tentang tuhannya adalah al anbiya alaihim wa ala nabiyyina afdhalus salat wats salam adalah para nabi dan rasul semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka semua dan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi maka ketika kita ingin mengenal Tuhan kita harus dengan perantara rasul tidak boleh dan tidak bisa keluar dari syariat rasul sallallahu alaihi wasallam makanya selalu ketika mengucapkan syahadat tauhid digandengkan syahadat rasul di sana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa habibuhu wa khaliluh Dan seterusnya, dan seterusnya Karena memang antara shahadat tauhid La ilaha illallah dan shahadat rasul Annahu rasulullah abduhu wa rasuluh Sangat erat kaitannya tidak sempurna pengejauhan tahan La ilaha illallah Kecuali dengan syariat yang dibawa Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak sempurna pengenalan Seseorang terhadap Tuhannya Kecuali dengan perantara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian setelah mereka Adalah as-siddiqun orang-orang sedih orang-orang sedih di setiap zaman orang-orang sedih dikatakan sedih karena mereka membenarkan dan menyokong serta membantu perjuangan para nabi orang-orang terdepan di kalangan umat masing-masing umat yang membantu perjuangan nabinya alaihimussalatu wassalam dan di umat ini imamul siddiqin huwa Abu Bakrin radiyallahu anhu di kalangan umat Islam ini yang menjadi imamnya para siddiqin adalah orang yang dilakobi orang yang dijuluki dengan as-siddiq siapa dia kalau bukan Abu Bakar as-siddiq r.a maka sangat keterlaluan ada diantara umat ini yang mencela imam para siddiqin ini kalau ada orang yang masih mencela Abu Bakar ingat mencela sahabat Nabi itu haram hukumnya tidak boleh karena sahabat Nabi kulluhum udul sahabat Nabi itu semuanya orang-orang adil yang membawa agama ini wabil khusus lebih khusus lagi para ulama mengkhususkan pembahasan bagaimana kalau yang dicela itu adalah Abu Bakar Siddiq ada sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menghukumi kafirnya orang yang mencela Abu Bakar karena masalahnya tidak mudah Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling aftal setelah para nabi di kalangan umat ini dan itu disepakati oleh kaum muslimin khususnya di generasi yang pertama tidak ada satupun di antara mereka yang keberatan dengan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dengan posisi beliau menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belialah salah satu-satunya orang yang disebut dengan khalifatul rasul, orang yang menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah azan salat Isya dikumandangkan. Thank you. Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah Wab'a'ad Sebelum kita menjawab pertanyaan yang masuk Kita lanjutkan sedikit Setelah para Nabi dan Rasul Kemudian orang-orang sedih Yaitu orang-orang Ini kita membicarakan tentang Yang paling mengenal tentang Tuhannya, Kemudian yang paling sempurna tauhidnya. Tadi kita urutkan para nabi dan rasul, kemudian orang-orang siddiq, lalu para ulama setelah mereka. Karena al-ulama waratsatul anbiya. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, ketika kita ingin belajar, mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lepas dari bimbingan para ulama kita yang memang sudah terkenal keilmuannya dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah yang tidak menyimpang akidahnya Dan kita perlu untuk mengetahui bahwasannya di sana ada pembagian ulama menjadi dua ulama uh, al-hakiki yang benar-benar ulama bukan hanya sekedar diulamakan. Nah ini yang harus kita pahami. Orang sekarang sekedar lulus dari Timur Tengah langsung sudah menjadi ulama belum tentu sudah bisa nahu saraf sudah pantas disebut alim belum tentu masih banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang baru kemudian dia pantas dan layak untuk disebut sebagai alim. Akan enggak sembarangan. Tetapi sekarang dunia ini sudah canggih. Sering disebut apa namanya? yang seharusnya jadi tuntun tuntunan itulah yang seharusnya kita pelajari, tapi sekarang kebalik. Yang dijadikan sebagai tuntunan malah tontonan yang sering ditonton, yang sering dipertontonkan, yang sering ditampilkan di media-media yang ada itu yang sekarang jadi tuntunan, ini sangat disayangkan sekali sehingga sangat mudah sekali sekarang untuk memanggil seseorang dengan sebutan ustad kalau sudah bisa merangkai kata, kata-kata bijak dan lain sebagainya padahal ayat hadis bertentangan dengan apa yang dia katakan misalnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu dari mimbar ini saya hanya bisa berwasiat untuk berhati-hati dalam memilih dan belajar kepada orang yang berilmu, yaitu para ulama, para ustaz misalnya kita sekarang di sini jangan sampai salah pilih Ustad atau salah pilih ulama Ada pertanyaan yang pertama Hadis tentang yang sah jadi imam sholat Nabi SAW Dalam perkara Kriteria orang yang berhak menjadi imam sholat Itu telah memberikan instruksi Atau keterangan yang sangat gamblang Dan sangat jelas Ya ummal qawm Akra'uhum kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam sebuah kaum itu adalah yang paling kari terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran, kari Al-Quran, yang paling kari dalam bahasa Arab adalah yang paling hafidh, yang paling banyak hafalannya. Ini yang paling pantas untuk menjadi imam. Di kalangan orang Arab masalah bacaan itu sudah Ma'ruf mereka semua bisa baca Quran karena bahasanya Tetapi diterapkan di orang-orang yang tidak berbahasa dengan bahasa Arab Maka ketika disebutkan Akra'uhum likitabilah Maka yang dimaksudkan adalah yang paling bagus bacaannya Serta banyak hafalannya Ini kriteria pertama Kemudian yang kedua yang paling paham Tentang sunnah Nabi SAW khususnya dalam masalah hukum sholat berjamaah Karena kalau seandainya terjadi sebuah kelalaian, lupa. Lupa berjamaah mungkin enggak? Semuanya lupa. Imamnya lupa, makmumnya juga lupa. Karena tidak ada satupun yang menegur misalnya. Sama-sama lupa. Sama-sama biasanya habis sholat zuhur e, di hari raya idul adha. Habis makan daging, kurban jadi kekenyangan. Terus waktu sholat zuhur lupa Ini sudah rakaat keberapa Akhirnya sholatnya lima rakaat misalnya Imam gak ngerti Hukum Kalau lupa hukum tata cara perjamaah dan sebagainya Maka tidak dilakukan sujud sahwi Maka ini Salah telah keliru dalam hal tersebut Maka Yang kedua adalah kriterianya Yang paling paham tentang sunnah Kemudian yang ketiga Akbaruhum sinan yang paling tua kalau seandainya dari segi bacaan segi fikihnya tentang ilmu sholat berjamaah sama maka yang paling tua dan seterusnya, jadi jelas sekali ini bisa ditanyakan nanti kepada ustadz yang mengampu bidang fikih khususnya fikih salat. yang kedua, pertanyaannya terus apakah benar seorang pria tidak pernah sholat jumat, tidak sah jadi imam sholat Maka di sini ada hukum yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Apa hukumnya seorang pria yang tidak pernah sholat Jumat? Para ulama fikih membahas mantap maka salah Juma, mutasyariat, tabah Allah bufiqalbi. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barangsiapa yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut Padahal dia wajib Jumat Bukan musafir Bukan wanita Bukan anak-anak Syarat-syarat wajib Jumat Sudah terpenuhi, tapi dia sengaja Tidak sholat Jumat, tiga kali berturut-turut Maka Allah akan Stempel Akan memberikan cap Di hatinya Para ulama membahas di sini maksudnya apa? Tafsir hadis itu juga dibahas Toba itu adalah ran sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya kallabal ran ala qulubihim kanu yaksubun sekali-kali tidak ran ala qulubihim diliputi hati-hati mereka itu dengan titik-titik noda-noda hitam sehingga dari hadis ini bahwasanya pendapat yang rajih yang benar tentang hukum orang yang sengaja meninggalkan salat Jumat ingat dia meninggalkan sholat Jumat, tetapi dia tetap sholat zuhur. Dia sengaja tidak sholat Jumat tiga kali berturut-turut, tapi dia tetap sholat zuhur. Ya, ini kasus yang pertama. Bagaimana hukumnya? Apakah dia boleh atau sah menjadi imam untuk sholat yang lain? Karena orang yang seperti itu dihukumi oleh para ulama. Bahwasanya telah ada kenifakan di dalam hatinya Ada unsur nifak Maka dia tidak sampai keluar kepada kekufuran Orang seperti ini Tidak bisa dianggap telah kufur jadi Dia masih muslim Sehingga kalau orang masih muslim Masih sah jadi imam sholat Karena para ulama membahas tentang hukum menjadi makmum di belakang orang yang fasik Hukumnya sah Sholat yang dilakukan imamnya itu fasik Fasik adalah orang yang sudah mengerti bahwasanya itu maksiat tapi dia tetap mengerjakan maksiat tersebut Gimana hukum sholatnya berjamaah dengan imam seperti itu? Sah nah bagaimana hukumnya gak pernah sholat jumat sama sekali nah ini kasus yang kedua kalau tadi tiga kali berturut-turut gak pernah sholat jumat sama sekali alam. saya tidak bisa menghukumi apakah uh, dia bisa menjadi imam atau tidak nanti insyaallah akan kita tanyakan karena ini kasus uh, yang lain lagi dengan apa yang telah saya sampaikan tadi kalau tiga kali berturut-turut dan tetap sholat zuhur, ini kasus yang ditanyakan tidak pernah sholat Jumat. Apakah benar dia tidak sah jadi imam sholat? Untuk sekarang saya tawaf, saya katakan wallahu a'lam bisshawab. Oh, ada pertanyaan lagi yang lain, yang terakhir, apa hukum bekerja di bank syariah? Nah, ini fikih mu'amalat ya, dan ini pembahasannya panjang pembahasannya panjang tetapi secara apa namanya kalau benar-benar jadi secara singkat saja kalau benar-benar banknya bank syariah yang tidak ada praktek ribawi di sana maka hukumnya boleh-boleh saja mubah karena hukum asal dari muamalat dari hal-hal yang berkaitan dengan Mencari penghidupan di dunia dan lain sebagainya Maka hukum asalnya adalah halal Mubah Boleh-boleh saja Kecuali jika ada penjelasan Dalil yang melarang Sesuatu tersebut Selama tidak ada unsur riba dalam bank tersebut Insya Allah Boleh hukumnya Bekerja di bank syariah Ini jawaban secara umum Karena ada jawaban rincinya Dan itu akan disampaikan di atau pada tempatnya yang lebih luas waktunya karena tidak semua bank yang sekarang dikatakan bank syariah itu benar-benar syariah itu masalahnya karena bermasalah gak mungkin kita jawab sekarang insyaallah akan kita atau akan dibahas pada tempat dan kondisi yang lebih mungkin insyaallah demikian pengajian kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat lebih kurang mohon berbanyak maaf kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh